dia akan membedai 100 orang. Hanya koresional tambah siapa tambah siapa tambah siapa sih eh, enggak memuisi enggak. Lah tapi kan bagaimana, Bro? Kamu seorang pengemudi becak. Mengantarkan penumpangnya, jaraknya cukup jauh, terus dia mengalami sesuatu di jalan, terus dia mengalami konflik di dalam batinnya. Kan dia harus nasehatkan. Betul enggak? Anda berjaga, Anda dikaterkan, tiada Anda harus menafsirkan. Boleh tidak Anda menafsirkan sendiri, meskipun tetap kalau sudah berdasarkan harus di rekonfirmasikan dengan ulama-ulama. Jalan-talan ini kasus juga wajaran terbini, apa fakta yang ku, apa fakta mohon manti, apa fakta yang ku iya jaga. Nah kalau tidak ada, ya bolehkah mereka menafsirkan sendiri untuk taksirnya Anda ada, tidak muncul-muncul sampai sekarang, kan begitu. pengukuran enggak pernah ada paradigma mengenai ukuran. Susu biasa jadi dalam persis. Itu bagaimana penilaian ulama zaman itu? Ulama. Jama ulama sangat saya bela pertama menempatkan diri hanya di rumah-rumah Tuhan dan yang eksekutif. Ulama jadi ulama-ulama itu menikah dengan sama dengan produser-produser kasat. Jadi produser kasat itu kalau Ramadan -rum, itu diurut group-group band untuk bikin album Religi Nah yang gak mau ada dua setahu saya Leto sama Leto sama Peter Pan Bahkan Leto ditanya Apa berbanding sama Bulan Ramadan Sabran menjawab Moin menjawab, ya gak ada program Moin Leto gak punya agama Moin leto gak punya agama Dan yang Leto itu group band Moin mohon berbanding pakai agama yang beragama perlu meloleh tuh dan sudah pasti enggak usah nunggu Roma kan untuk berbuat baik di hadapan Allah tidak perlu menunggu album religi untuk bikin album religi karena tidak ada tempat di mana Tuhan tidak ada di setiap kaca dari jendela di setiap nada dari dengar ini di situ ada Tuhan jadi tidak ada album religi karena semua adalah album nya sama matematika lama pula gitu. Kalau sudah urusan jalan tol bukan agama. Betul ya. Kalau sudah urusan pasar tangan agam, angka bukan agama. Urusan agama itu selamanya. Sedangkanji pengajian agama itu lucu juga. Loh kok namanya pengajian agama? Om yang diurusi cuma orang kalian juga Mestinya ada berbagai macam ketidakadilan menurut Islam Terusnya boleh pengadilan tak krimat Tapi tidak Jadi begitu lupa menghentikan Islam itu Sehingga Al-Quran ini menjadi kurang bermakna bagi kita Maka kesimpulan kita adalah Semakin kau menggunakan akal Semakin Al-Quran bermakna bagimu Dan yang disebut akal itu Kalau dari engkau untuk mendapatkan budah dan itu syarat untuk menjadi orang takwa. Jadi Anda kalau mendapat inspirasi itu sebenarnya Allah itu setiap hari selalu kasih gelombang. Gelombang Anda tidak salah. Anda tidak salah. Nah, gelombang elektromagnetik-nya Allah yang Muhammad mengambilnya sebagai wahyu Gus Fad yang diambil pengamuk sesi manajemen waktu mengambilnya sebagai ilham. itu yang disebut akal atau itu bukan bagian dari kepala kita akan ada bukan bagian dari kita akal adalah bendahara-bendahara hidayah Allah yang setiap saat diturunkan oleh Allah secara menyuruh di mana saja di manapun <tuh> engkau berada tak pernah hidayah Allah itu tidak pernah berhenti ke depan asal kamu gaulah baik-baik maka doa akan berjalan mudah tanpa terkecuali lah semua orang pasti saya berikan kepada moderator satu menit dulu supaya saya tidak terlalu di depan ya